A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Sekarang empat wanita ahli neraka. Yang pertama istri yang lisannya tajam, senantiasa mencaci dan menyalahkan suaminya. Bila suaminya gaib maka ia berkhianat dan bila sedang di rumah maka ia terus menyakiti suaminya dengan lisannya hmm. jadi harusnya hati-hati Lah memang ini peringatan ini bukan untuk bahan olok-olokan tapi memang harusnya hati-hati dan apapun yang suami tidak suka maka harus hati-hati bapak ibu tahu kenapa Khadijah radhiyallahu anha dapat jaminan istana di surga jadi pernah satu kali Khadijah radiallahu anh ini cintanya dengan Nabi SAW dan taunya bagaimana taat dengan suami Sampai tidak pernah Khadijah radiallahu anh mendahului perkataan Nabi SAW, tidak pernah Nabi kalau sudah bicara baru Khadijah jawab, tidak pernah Khadijah lebih dulu bertanya Itu, jadi dia selalu lakukan itu, kemudian yang kedua Khadijah tidak pernah angkat suaranya dengan Nabi SAW Kalau intonasi suara Nabi misalnya kalau kita kasih angka 6 Khadijah pasti 5 atau 4, tidak pernah di atasnya. Dan saking pekanya sampai Khadijah bisa faham dari raut wajah Nabi dan dari dari dari bahasa tubuh beliau kalau beliau butuh makan atau butuh minum. Satu waktu pernah dalam hadis Bukhari dan ini sebab dapat jaminan surga. Pernah Nabi saw lagi duduk bersama Khadijah lalu Nabi saw duduk dengan posisi Khadijah tahu kalau itu butuh makanan. Maka Khadijah nggak banyak bicara mengatakan saya akan ke dapur lalu pergi ke dapur urusin makanan kesukaan Nabi SAW Nabi pun tidak tahu kalau dia lagi bawa makanan sebenarnya jadi ini sangking pekahnya begitu Khadijah lagi mau datang ke kamar Jibril datang dari langit AS, dan Jibril berkata, hai Muhammad sebentar lagi istrimu Khadijah akan datang sampaikan salam Tuhannya Allah kirim salam sama Khadijah dan salamku juga Jibril kirim salam, ini dia ibu-ibu -ibu luar biasa salamku juga sama dia dan sampaikan kepadanya berita gembira kalau dia akan dapat istana di surga gara-gara apa? pelayanannya sama suaminya nih istana surga yang terbuat dari mutiara dan tidak ada keributan di dalamnya kenapa tidak ada keributannya? karena memang luar biasa khadijah pun tidak pernah buat ribut dalam rumah tangganya. maka Allah berikan itu makanya ini poin penting harus digarisbawahi dan yang paling berbahaya memang dari perempuan ibu-ibu hati-hati lisannya kontrol lisan karena kapan intonasi suara dan kalimat ini keluar kasar Ibu sedang hadapin suami Laki-laki itu Kalau digunakan kelembutan Dia akan menaungi Ibu gunakan kekasaran Dia akan hadapi seperti hadapi laki-laki Ibu jangan marah banting piring Kalau banting piring satu Suami banting satu rak ya. Ibu gak usah mau gaya-gaya pukul pintu Dia bisa robohin pintu Gitu kan Gak usah pakai kekerasan Karena laki-laki lebih kuat Tapi ibu Allah kasih kalimat suaranya ibu lebih lembut, ibu punya perasaan, ibu punya air mata, gitulah ya. Jangan yang lain. Enggak usah pakai cara laki-laki berbahaya. Yang kedua adalah istri hari neraka ya. Perempuan, istri yang membebani suaminya di luar kemampuannya. Ibu tahu enggak subhanallah, ada penelitian Bapak Ibu sekalian, banyaknya terjadi masalah laki-laki yang koruptor, ada masalah Bapak sekalian, di belakangnya istrinya. Penelitian itu secara global persentasi terbesar laki-laki yang buat kriminal dan kesalahan di belakangnya ada istrinya, istrinya tidak ada tidak tampil di lapangan tapi istrinya merongrong dia sehingga dia melakukan kriminal itu. Ini tidak semua ya tapi dominan persentase di atas 90 gara-gara itu. Subhanallah, sabda nabi ini nggak mungkin salah. Maaf saya minta waktu sedikit lagi ya. Yang ketiga, istri yang tidak menutup dirinya juga auratnya dari lawan jenisnya dan keluar rumah dengan membuka aurat jadi ini juga termasuk ahli neraka yang terakhir, yang keempat istri yang tujuan hidupnya hanya makan minum, tidur, yang tidak punya keinginan untuk mendirikan sholat mentaati hati Allah, Rasulnya dan juga suaminya jadi misalnya sibuk di depan TV, suaminya datang, mana makanan, itu di meja makan sholat, sebentar aja sholatnya gara-gara sinetronnya gara-gara filmnya, gitu kan maka ini ahli neraka ini hati-hati, ini Kemudian ada hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kita sudah selesai tadi empat ahli neraka, empat ahli surga. Hadis yang lain tidak ada seorang istri pun yang meninggal dunia lalu suaminya ridha kecuali ia pasti masuk surga. Ada jaminan di sini. Karakter laki-laki Bu harus kenal saya sebutkan secara global adalah dominan akal. Jadi kalau akal itu artinya masalah, solusi. Kemudian dia butuh dihormati kepemimpinannya biarkan dia mengambil keputusan kita tinggal jawab pada saat ditanya jangan mendominasi mendominasi akan bentrok dengan karakter laki-laki tidak bisa sejalan nanti kemudian kalau mau memperbaiki suami atau laki-laki tidak suka dihardik ya tidak suka dihardik kamu salah kamu begini kamu begitu itu tidak bisa akan bentrok walaupun dia salah dia akan menyerang itu karakter e, sama tidak suka digurui ya kemudian sebaliknya suami suka diterima kasih ya Ibu harus ucapkan itu, kemudian juga dia suka di, uh, di, di diterima keputusannya, walaupun keputusan itu sederhana. Ya. Kata Nabi Sosal Salam dalam hadis yang lain Allah tidak akan melihat seorang istri yang tidak berterima kasih pada suaminya, padahal ia butuh dengan suaminya. Allah tidak, lihat, maksudnya Allah tidak akan memberikan ya kebaikan-kebaikan kepadaNya. Dalam hadis yang lain juga tiga golongan yang tidak akan diterima. Kata Nabi Sosal Salam sholatnya. Juga, amalan-amalannya tidak akan dilangkat ke langit Seorang budak yang lari dari tuannya sampai ia kembali Yang kedua, seorang istri yang suaminya marah padanya sampai suaminya itu ridho kepadanya Dan yang ketiga, orang mabuk sampai dia sadar Jadi ibu biar sholat khusyuk, baca satu juz, satu malam Kalau suaminya tidak ridho, tidak diangkat so ibadahnya ke langit, percuma Maka, ini ada hubungannya, kolerasinya dengan masalah itu Pernah ada seorang wanita berkeluh kesah di depan Aisyah Radul Anha dalam hadis Bukhari, suamiku begini, suamiku begini, terus keluh kesah, Nabi s.a.w. lewat. Lalu kata Nabi s.a.w. hati-hati dengan lisanmu, jangan ceritakan sembarangan suamimu, karena dia surgahmu atau nerakamu. Aisyah juga berkata Radul Anha wahaih sekalian wanita, bila kalian tahu hakikat hak suami kalian terhadap kalian, maka pasti seseorang dari kalian mengambil debu kaki suami dan meletakkan pada pipinya. Juga Nabi SAW bersabda dalam hadis lain, wanita dari kalian yang menjadi pengundus surga ialah yang penuh dengan kasih sayang. Yang bila dia berbuat salah atau suaminya berbuat salah. Maka dia mendatangi suaminya dan meletakkan tangan di atas tangan suaminya. Seraya berkata di malam hari pada saat mau tidur, aku tidak akan tidur sampai engkau ridho kepada kau. Ya perlu ibu-ibu tahu sebenarnya kalau laki-laki pun buat salah. Pada saat ibu datang kepada suami mengatakan, kalau memang saya yang salah maafin ya. Itu malah muncul naungan, kalau ibu makin merendah maka akan muncul naungan, maka dia akan mengakui kesalahan. Ini umumnya ya, kemudian kita bicara tinggal dua kewajiban lagi tadi, yang pertama ketaatan, yang kedua adalah masalah biologis. Dan ini penting sekali, karena uh, salah satu masyik di Sa'ud, di Mesir, menulis buku, dan saya lagi bedah bukunya, diterjemahkan bahasa Indonesia namanya Mahkota Pengantin. Beliau mengangkat penelitian sebagian ulama tentang masalah sperma laki-laki. Salah satu komposisinya itu ada api. Makanya sperma itu panas ya. Salah satu kerana dia darah gitu kan, dari darah. Kemudian dia kena tergabung dengan hikmah Allah. Jadi menjadi, dan dia berubah warna dan dia punya komposisi api. Jadi dia memang panas. Nah ini kalau tidak dikeluarkan, maka akan berpengaruh pada emosi. Jadi kalau ibu-ibu punya suami suka marah-marah, masalahnya di situ saja. Hmm. makanya dalam Islam, dalam rumah tangga istri itu disuruh layani biologi suami sampai perhatikan hadis Nabi ya bila seorang suami memanggil istrinya keranjang bahasanya jelas dengan letter seperti itu letter letter begitu lalu si istri ya tidak mendatanginya tidak mau datang maka istri tersebut dilaknat sampai pagi kok bisa kesannya kayak perempuan terkekang di situ ya padahal sebenarnya bukan itu Allah sebagai pencipta lebih tahu Karena suami akan emosional, tidak akan penuhi kebutuhan, akan kasar, pengaruhnya gara-gara biologis. Biologis itu berbahaya kerana sperma itu panas, dia tidak bisa mengontrol itu semua. Juga dalam hadis yang lain, bila seorang suami memanggil istrinya keranjang sedangkan si istri sedang dicorong asap rumahnya, maka dia wajib menjawab panggilan suaminya. Ibu saya kasih kata kunci kalau mau dompet suaminya terbuka. Mau gak Pasti dia akan royal sama ibu-ibu Bapak-bapak juga sini pasti akui Ini di rumah Allah nanti disaksikan Ada tiga hal yang harus dijaga dari laki-laki Pertama matanya Pandangan mata Makanya kata Nabi SAW um, Wanita ahli surga Wanita yang kalau kau lihat kepadanya Kau akan senang Berarti pandangan laki-laki berpengaruh sekali Kalau suami ibu suka warna merah kah Warna biru kah warna apa saja Pakai warna itu Jangan ibu disuka warna biru pakainya kuning, ya, <Syukur> kenapa pakai ini saya tidak suka, ya sudah saya suka dari dulu saya gadis pakai ini, jangan. Dia suka warna itu, ya warna itu. Ada pernah rumah tangga Bapak Ibu sekalian 15 tahun berjalan, 15 tahun berjalan, itu subhanallah mojray, setelah saya telusurin, masalahnya apa nih, saya dilibatkan dalam masalah itu, saya dulu empat mata sama suaminya. Ada apa sebenarnya? Tahu masalah apa 15 tahun mau cerai? Gara-gara suaminya suka rambut panjang, istrinya suka potong rambut pendek. Saya ini kena fitnah dengan rambut panjang. Setiap saya bilang sama istri saya, "Jangan, enggak mau potong pendek." Kenapa potong pendeknya? Biarin panjang kenapa sih? Tapi seperti itulah. Ini dominasi mata berkarus sekali. Warna, penataan rumah gitu kan. Penampilan dia suka ya sudah. Ya, yang penting itu bukan pelanggaran agama pelanggaran agama tidak boleh kalau Allah haramkan tidak boleh kata Nabi SAW La li makhlukin fi tidak boleh patuh pada makhluk yang berbuat maksiat kepada samping cipta yang kedua perutnya apa yang bapak suami ibu suka makanannya misal sayur asam, misal apa siapin selalu walaupun ibu lihat ini orang kau enggak bosan-bosan makan itu terus ya. Enggak apa-apa, biarin di depan dia ada itu, ada sayur asam, nanti ibu mau tambah menu lain silahkan. Begitu dia duduk, nah ini favorit saya, nah bagus itu ya Enggak usah bilang kau enggak bosan ya, jangan bilang. Yang ketiga kemaluannya, biologisnya. Kalau sudah dipenuhi tiga-tiga ini, dompetnya terbuka. <risas> Kalau dia pulang rumah berantakan, pak baju dia, warna yang dia tidak suka, makanan dingin. Mau diajak tidur tidak mau, baunya segala macam mau. Terus belin saya ini, nggak ah, nggak bisa. Saya mau ini, ah nanti aja. Nah itu rahasianya. Sudah dapat ya? Baik, banyak sekali hadis di sini Bapak Ibu sekalian, tapi saya tidak sebutkan semua. Yang ketiga yang harus dipahami adalah ibu tidak boleh beribadah sunnah kecuali dengan izin suami, terutama puasa sunnah. Kalau suami lagi libur misalnya Senin Kamis dia lagi cuti hari Senin. Ibu kalau mau puasa izin dulu. Saya mau puasa besok ya. Kalau diizinkan silakan, kalau enggak enggak. Ya. Itu sudah dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis tidak halal bagi seorang istri yang beriman pada Allah dan hari kemudian atau hari, hari akhir berpuasa sementara suaminya sedang ada kecuali dengan izinnya dan tidak boleh istri memasukkan siapapun ke rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Ya. Jadi walaupun ibu yang punya rumah Ibu punya rumah ini, ibu beli. Ibu nikah dengan seorang laki-laki, orang ini miskin, tidak punya rumah. Dia tinggal di rumah ibu. Walaupun itu rumahnya ibu, setelah dia jadi suami, ibu tidak boleh masukkan sembarangan orang di rumah. Sampaikan. karena dia sekarang penawung dan pelindung di situ. Maka ini perlu digarisbawahi. Tidak boleh berpuasa, terutama sunnah ya. Kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, tidak boleh seorang wanita berpuasa sementara suaminya sedang bersamanya. Kecuali dengan izinnya. Sama juga kalau Bapak Ibu kita kan kalau kalau bakti sama orang tua, perhatikan perbedaan antara ketemunya haknya Allah wajib dengan hak wajibnya makhluk. Jadi misal sholat lima waktu, kan itu wajib kita ya. Kalau ketemu itu dengan hak wajibnya makhluk, misalnya bakti sama orang tua. Kalau kita lagi sholat duhur, misalnya ibu kita atau ayah kita panggil, nah kita gak usah batalin sholat karena wajib sama wajib ketemu. Wajib haknya Allah dengan hak wajibnya makhluk. Tapi kalau ketemu dengan hak sunnahnya Allah, misal kita lagi sholat sunnah, ketemu dengan hak wajibnya makhluk ibu atau ayah kita panggil kita harus batalkan sholat sunnahnya, ya? Ini enggak boleh enggak. Jadi kalau ibu kita lagi panggil, oh saya lagi sholat sunnah, enggak bisa, batalin. Sama juga kalau istri yang dipanggil oleh suaminya, ini perlu digarisbawahi.